Ketika kita di dalam kamar mandi yang ada WC-nya Itu terdengar suara azan Ataupun e, bacaan Al-Quran Nah jika mendengarkan hal tersebut Apa sikap kita yang e, lakukan misalnya, Apakah menjawab azan tersebut Ataukah tidak usah menjawabnya Iya iya. Ketika kita berada di WC Dan kita sedang buat buang hajat Tidak disyariatkan untuk menjawab Nabi SAW pernah sedang buang hajat lalu kemudian lewat orang yang mengucapkan salam. Hmm. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Sampai selesai buang hajat, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertayamum lalu mengucapkan yang menjawab salam. Maka dari itu jumhur ulama berpendapatnya ya tidak disyariatkan berzikir di dalam WC tidak disyariatkan demikian kecuali kalau memang sangat dibutuhkan seperti membaca bismillah sebelum berwudu. Karena membaca bismillah sebelum berwudu itu sangat-sangat ditekan sekali bahkan sebagian ulama berpendapat baik hukum hukumnya rukun. Iya. Adapun selain itu maka tidak disyariatkan Allah